Assalamualaikum Saudara-saudara, berita pagi di Hari ini Minggu 22 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah. Investor Taiwan berencana hidupkan kembali pabrik teh di Bener Meriah. Muspika Rikit Gaib wacanakan penghijauan masal. Iroan Yusuf ditangkap KPK, Darwati Agani sebut ini seperti mimpi bagi dirinya. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram Berita pagi Seram BFM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Noxmame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sedarlun pengusaha Taiwan yang tergabung dalam delegasi Aceh Taiwan Business Club, berencana akan berinvestasi untuk membuka kembali pabrik teh di Kabupaten Bener Meriah. Hal tersebut disampaikan Jason, ketua delegasi ATBC yang didampingi beberapa anggota dari Kamar Dagang Indonesia Aceh. Jason mengatakan mereka tergerak untuk membangun ekonomi masyarakat Aceh setelah tsunami dan perdamaian. Dengan fokus pada sektor real, karena 65 pekerjaan masyarakat adalah di pertanian, Pihaknya ingin terlibat pada sektor produksi, peningkatan nilai tambah, serta jaminan pasar, khususnya untuk tanaman teh. Ia mengatakan meski pihaknya tertarik untuk berinvestasi khusus teh, namun tidak menutup kemungkinan pengusaha Taiwan akan menjajaki investasi lainnya pada komoditi kopi dan kentang. Sudarlun, camat Rikir Gaib, Kebupaten Gayuluus, Bunyiamin bersama unsur muspika di kecamatan tersebut mewacanakan penghijauan, dengan penanaman bambu massal sepanjang 13 km di kawasan Krung Tripe. Aksi itu melibatkan semua unsur di Kecamatan Rikit Gaib. Camat Rikit Gaib, Bunyi Yamin mengatakan wacana penghijauan dengan penanaman bambu secara massal di sepanjang daerah aliran sungai Krung Tripe di Kecamatan Rikit Gaib tersebut mencakup di 13 desa. Bahkan untuk mencanangkan program penghijauan itu, unsur muspika Rikit Gaib gelar rapat teknis bersama penghulu kepala mukim dan para kepala sekolah serta mahasiswa KKN yang berlangsung di aula kantor camat tersebut. Camat Bunyiamin mengatakan penanaman bambu secara massal di Das Kerung Tripes panjang 13 km itu mulai desa baru hingga desa Kunung yang mencakup 13 desa yang akan melibatkan masyarakat terkait gaib bersama unsur muspika dan perangkat desa. Selain itu juga melibatkan siswa SD, Min, MTsN, SMP dan SMA serta petugas pollhood dan mahasiswa KKN. Sudarluni istri Gubernur Aceh non aktif Darwati Agani datang ke Kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh Sabtu untuk mengikuti uji baca Al-Qur'an. Darwati mengikuti uji baca Al-Qur'an untuk memperoleh syarat menjadi calon anggota legislatif atau caleg pada pilek 2019. Darwati datang ditemani orang-orang dekatnya. Mantan anggota DPRA ini berada di dalam ruang uji baca Al-Quran sekitar 30 menit, setelah itu ia keluar dari ruang bersiap untuk pulang ke kediamannya. Seram BFM juga menanyakan perihal penangkapan suaminya Irwan Diyusuf oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh Aciatodoka 2018. Terkait hal itu, Darwati mengatakan dirinya tak pernah menyangka hal itu akan terjadi sejak Irwadi ditangkap pada 3 Juli lalu bisa dibilang ini kali pertama darwati menyampaikan keterangan kepada awak media politisi Partai Nanggro Aceh ini berharap ada jalan terbaik dalam kasus yang menimpa suaminya tersebut Anda sedang mendengarkan berita utama serambi FFm Sederlun, perhelatan musik bertajuk Sabang Jazz Festival, kembali digelar 28-29 Juli 2018. Mengusung konsep City World, sehingga penonton bebas menikmati sajian musik sambil berjalan-jalan di jalan raya depan kantor Wali Kota Sabang. Hal ini diutarakan Kabit Bahasa dan Seni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh di Kemalawati. Maka disebut Par Aceh Amiruddin Cut Hasan mengatakan penyelenggaraan Sabang Jazz Festival 2018 tidak hanya menyajikan pertunjukan musik jazz, tapi juga dilengkapi dengan kompetisi jazz berhadiah total 55 juta rupiah. Selain itu ada juga Koking dan Klinik Jazz sebagai bentuk edukasi untuk perkembangan musik jazz di Aceh dengan arah sumber Agam Hamza Gitaris Jazz Nasional Kelahiran Loks Mawai, Jerry Gary Drummer dan Adi Darmawan Basis. Ketiganya juga tampil secara trio yang tergabung dalam grup jazz Ligro Band. Darlon mobil dahat Susenia bernomor polisi B1247EKC milik Neno Warisman yang diparkir di depan rumah terbakar. Neno mengaku tidak ingin berspekulasi bahwa ada orang yang membakar mobilnya. Yang mengaku tetap berpikir positif dengan peristiwa yang dialami itu. Mobil Neno sebelumnya terbakar di depan rumahnya yang berlokasi di Gria Tugu Asro, Blok B2 nomor 4, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Perempuan yang belakangan disorot karena aktif dalam kampanye gerakan hashtag 2009 ganti presiden itu mengatakan, sepekan sebelum kejadian ada orang tak dikenal yang mencarinya. Darlon Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan mengamankan enam orang terkait operasi tangkap tangan di Lembaga Permasyarakatan Suka Miskin Bandung Sabtu dini hari beberapa media online nasional memberitakan satu dari enam orang yang dibawa petugas KPK adalah artis senior ini ke Herawati. hingga Sabtu pagi artis cantik yang sangat terkenal pada era 1990-an ini masih menjalani pemeriksaan di KPK Inikah adalah istri dari Fahmi Dharmawansyah Di direktur utama PT Merial Esa yang menjadi narapidana kasus korupsi. Fahmi mendekam di Lapa Suka Miskin setelah divonis 2 tahun 8 bulan dengan denda 150 juta subsidiar 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia dinyatakan terbukti memberikan suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut. Pemberian uang itu dimaksudkan agar perusahaan Fahmi PT Melati Teknofo Indonesia mendapat proyek di Bakamla tahun anggaran 2016.